السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى Ali وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Adatul mukarramin. Ma'asyiral asatiza al-kurema. Para tuan dan tuan yang hadir di tempat yang mulia ini dan tak lupa para murid yang tercinta. Mudah-mudahan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini, pada malam ini, saya dapat berjumpa, dapat bertemu dengan antum semua di tempat yang sangat mulia ini. Dan tak lupa saya ucapkan ribuan terima kasih kepada al Mukarrom Bapak Haji Ismail. Yang mana beliau sudah Dua kali singgah Ke tempat saya Saya hanya ingin Waktu itu menyampaikan Mudah-mudahan Saya dapat singgah di rumah Bapak Haji Alhamdulillah Allah menakdirkan hari ini Bisa di sini bertemu, berjumpa Terlebih dengan para Murid dan bapak-bapak Yang lain Rasa rindu Ini terpenuhi Mudah-mudahan kerinduan ini sebagai bukti cinta kita bersama di dalam ukhuwah Islamiah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Allahumma amin. Saya mohon ampun, mohon maaf. Saya tak pandai cakap Melayu. Baru mengenal cakap Melayu 10 hari. Ikut ikut sama Ustaz Zain saya dengarkan saja ceramahnya. Oh begitu caranya ceramah ya Pakai okay. cakap Melayu Karena saya orang Jawa Jadi biasa bicara dengan Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa Masuk ke Malaysia Dua kali saya masuk Malaysia Setahun yang lalu Saya diundang oleh Sheikh Hafidh Al Jendrami Saya datang Hanya acara baca maulid Kemudian haul Kemudian pulang tak kenal siapa-siapa Bahkan waktu itu saya mencoba mencari Orang tuanya Ipin dan Upin Saya tidak ketemu Saya kira ada orang tuanya Suaranya Ipin dan Upin kok setiap hari Jalan-jalan ke Indonesia Di televisi Indonesia ada Ipin dan Upin Saya bertanya ini bapaknya siapa ini ya Kemudian pulang saya. Tahun ini saya juga diundang kuli syekh hafid al-jendrami sebenarnya tak ada plan di tempat sini Allah yang mengatur semua ini kadang-kadang saya ingin ana urid anta turid nahnu nurid wallahu fa'alu limaa yurid aku menginginkan sesuatu tak kesampaian kamu menginginkan sesuatu tak kesampaian. Kita semua menginginkan sesuatu tak kesampaian. Kenapa? Wallahu fa'alun limay karena Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Saya diundang oleh Syekh Hafid. Subhanallah. Alhamdulillah sekarang saya bisa selamat dan duduk di tempat ini bersama antum semua ini suatu keberkahan dari Allah. Karena rombongan kami ini jumlahnya 130. 130 orang, mayoritas ibu-ibu. Dan ibu-ibu warga emas mayoritas. Ibu-ibu janda ya, ibu-ibu tua-tua. Kemudian kami yang dari bapak-bapak tidak banyak Karena kami memang sifatnya diundang Itu Sudah tiga bulan yang lalu Merencanakan pergi ke Kuala Lumpur nah, Kemudian kita Boking tiket Subhanallah Boking tiket ini Kita dapat tiket pulang pergi Dengan satu pesawat Berangkat targetnya tujuannya adalah dari Surabaya turun di Singapura dari Singapura kita mau berjalan menuju Patani Thailand dari Patani baru kita mau ke Kuala Lumpur di Gentingmi Selangor ya Subhanallah para murid memang catatan Allah beda itu pesawat yang kita booking ternyata pesawat yang Jatuh menjelang tahun baru Air Aisyah Coba saya naik itu Sudah tak ketemu Pak Jismail, Tak ketemu yang lain-lain Allah mengatur hal yang Tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan Kemudian Kita menjadi Pening ya Kita berpikir gimana Jadi pun tidak jadi ini berangkat Akhirnya ada Pergeseran Perjanjian Dari pihak maskapai penerbangan Karena jumlah Pesertanya atau penumpangnya banyak Rombongannya banyak Maka dibagi dua Singapura ditutup Penerbangan Surabaya-Singapura ditutup Tapi diganti dengan penerbangan Surabaya-Johor dan Surabaya-Kuala Lumpur Yang unik lagi, itu ternyata untuk pengaturan siapa yang turun Johor, siapa yang turun Kuala Lumpur, mengikuti uh, otomatis dari maskapai penerbangan. Nama saya tertulis dalam paspor Muhammad Lutfi Basori Alwi lengkap, ada Muhammadnya. Subhanallah itu di dalam urutan. Ada paling akhir yang turun Johor Paling akhir turun Johor Kalau misalnya nama saya tanpa Muhammad Misalnya namanya Nizam Sudah turun kuala lumpur Tak jumpa dengan Antum semua Tapi Allah mengatur yang lain Nah itu kurang lebih 15 hari yang lalu ya Saya bisa jumpa dengan Pak Haji Ismail Alhamdulillah ya Gede Pak Haji ya saya belum bercerita Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Durahmatilah Allah Memang semua aturan main ini dari Allah Bukan kita yang mati Bukan kita yang hanya sekedar ingin Turun di Johor Saya sakit Alhamdulillah Di sini ada uh, Akhina Abid Zain Pak Apud Dan juga ada Akhina Kirom Yang suka Kosida itu ya. Saya bilang ya Jumputlah saya Saya sakit Karena mereka dulu ah, Mulai kecil bersama-sama saya Di Malang Haji Smael sudah sampai ke tempat Kami juga sama dengan sini Ada pesantren, ada mahat, ada madrasa Akhirnya Saya sendiri tidak jadi Berangkat ke Patani Akhirnya duduk di Johor Sampai hari Akhir saya berangkat ke Kuala Lumpur Bagaimana biasa zona kuala lumpur biasanya pulang setelah acara yang subhanallah lagi begitu hari sabtu pagi saya diminta untuk mengisi diskusi antar ulama uh, ulama antar bangsa diskusi ulama antar bangsa usai ada dari uh, ada dari singapura ya tengku fauzi ada beberapa yang lain lain setelah lepas acara Syekh Hafid mengumumkan bapa-bapa Tuan-tuan yang mempunyai majlis-majlis ta'lim Yang mempunyai Makhat, mungkin madrasah Ini mumpung banyak Tokoh-tokoh Islam, banyak ulama-ulama Dari Singapura, dari Indonesia Dari Thailand, dari ini silakan jemput silakan jemput Malam hari pada datang Ke bilik, saya tak tahu ini siapa yang pada datang Ternyata oleh Syekh Hafid Diumumkan Yang jadi muskil, ya direpot, Yang jadi pening Ternyata kiai-kiai, ulama-ulama Tengku-tengku Ini pada tak bersedia Sudah pulang, beli tiket Akhirnya Saya dipaksa Kamu yang muda tak boleh pulang Terpaksa tak pulang Istri sudah menunggu Ya bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya apa ajar apa acara? Di sini banyak maulid. Saya bilang bismillahirrahmanirrahim, kalau ada orang datang saya bilang ya khair, baik. Ya khair, baik. Akhirnya tertib, terjadual. Saya tak tahu peta. Tak tahu peta Malaysia. Di undang ada di Kuala Lumpur, Daerah Kajang sampai ada Pahang. Saya cuma, ya insya Allah. Akhirnya aturannya, hari ini di timur, besok di barat. Setelah dari barat ke selatan. Di selatan ke utara. Setiap perjalanan minimal 2 jam. Yang sering 4 jam. Waktu tidur habis. Tidurnya terpaksa di mobil. Alhamdulillah. Dulilah itu yang dikatakan anak urit saya menghendaki sesuatu anteturit kamu menghendaki sesuatu nahnumurit kita menghendaki sesuatu. Wallahu a'lam dulimajuri tapi Allah yang mengatur segala sesuatu. Mudah-mudahan percubaan saya di sini juga termasuk dari tadbir dari Allah subhanahu wa taala aturan main dari Allah subhanahu wa taala kita hanya bisa pasrah kita hanya bisa menerima mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini benar-benar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala Allahumma Amin bapak-bapak ibu-ibu saya ini senang kali ini saya hadir di pesantren yang banyak apa di sini ya budak-budak belia ya yang masih luar biasa masih murni pemikirannya saya senang sekali karena sama-sama tempat pendidikan saya juga mengelola tempat pendidikan. Cuman memang yang perlu Untuk diperhatikan Mengelola suatu tempat pendidikan Itu ikut Nabi Muhammad SAW Nabi ini adalah Orang yang handal Dalam segala sesuatu Nabi handal mengatur rumah tangga Nabi handal mengatur Masyarakat Nabi handal mengatur negara Dan Nabi sangat handal Mengatur pendidikan Bagi umat Sangat handal Suatu saat Tadkala dalam suatu peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam Menang Sebagaimana zaman itu Maka orang-orang musuh yang kalah Itu yang ditangkap Dijadikan uh, Tahanan, tawanan Tawanan perang Kalau zaman itu diikat uh, Diikat di dekat masjid dirantai. rantai ya. nah, Kalau sekarang barangkali seperti Mungkin kalau ada kuda... Diikat ya... Pakai rantai... Nah tapi ini orang... Nah mereka yang namanya tawanan perang... Nah... Nabi mengatakan kepada para tawanan perang itu... Pada pada mereka yang tawanan tawanan itu tanya... Kamu bisa baca enggak? Lalu dikatakan saya bisa baca... Kamu bisa apa? Kamu ini... Maka Nabi mengatakan... Kamu boleh merdeka... Kamu boleh pulang ke tempat temanmu... Ke rumahmu... Asalkan kamu mengajari anak-anak umat Islam misalnya sekulo Buddha. Itu cara Nabi, ya. Sampai orang-orang yang buta huruf, yang tak bisa baca, dari anak-anak kecil yang tak bisa baca itu diselesaikan oleh Nabi dan para tawanan-tawanan perang itu bisa pulang ke rumah masing-masing setelah mengajar budak-budak yang uh, semula tak bisa membaca. Itu perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pendidik nika. Karena Nabi juga mengajarkan ilmu yang banyak. Bukan sekedar mengajar pada masyarakat. Nabi handal mengajar istrinya. Sampai-sampai Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, sang istri yang beliau nikahi, beliau kawin, Siti Aisyah ini masih muda beliau. Walaupun saat itu sudah lumrah orang usia 12 tahun berumah tangga itu lumrah. Nabi melamar ya, melamar Siti Aisyah usianya 7 tahun masih kecil. Karena dilihat Siti Aisyah ini calon orang atau uh, wanita apa ya lawannya budak apa di sini ya? Budak perempuan. Ya, yeah. budak perempuan yang kecil ini jenius. Jenius ini. Budak ini, budak perempuan ini jenius. Maka oleh Nabi diminta Diminta Nabi Menikahi beliau bukan sekedar untuk Kebutuhan keinginan sebagai rumah tangga Tapi ada misi Ada misi, karena ini wanita jenius Maka oleh Nabi Alaihi wasalamat Tadkala usia Siti Aisyah sudah balik Atau sudah haid Barangkali demikian diajaklah Untuk hidup rumah tangga Bukan sekedar hidup rumah tangga tapi diajari banyak hal Untuk mendidik Wanita-wanita muslimah yang di luar Diciptakanlah Seorang Istri muda Yang cakep bicara Yang cakep uh, menyampaikan Pemuda, pemudi Maka Kita kalau tengok di Kitab-kitab Hadis, ya Seringkali kita jumpai An'aisyata Raudhiyullah Taala anha an, ha, an Aisyah dari siti Aisyah Raudhiyullah Taala an hasmukah Allah meridunya dengan hadis-hadis berapa jumlahnya ribuan hadis ribuan hadis dihafalkan oleh siti Aisyah kalau seorang budak apalagi perempuan menghafalkan seribu hadis kira-kira ini Para murid ini kira-kira perlu untuk bermain, perlu untuk jalan-jalan atau perlu untuk menghafalkan. Perlu untuk menghafalkan. Waktunya habis untuk menghafalkan hadis Nabi. Padahal beliau adalah istri luar biasa, luar biasa. Itu pendidikan yang diterapkan oleh Nabi kepada para wanita. Sehingga ibu-ibu muslimat kalau ada permasalahan berkaitan kan hukum wanita Lebih banyak mereka bertanya kepada Siti Aisyah Siti Aisyah bertanya kepada suaminya Yaitu baginda Rasulullah SAW Estafet Berjenjang Bersambung Belum lagi Nabi Muhammad SAW Mengajarkan juga kepada Sayyidna Ali bin Abdul Qalib Yang juga sepupu beliau yang usianya jauh lebih muda. Sayyidina Ali bin Abi Thalib belajar langsung ilmu banyak hal, bukan cuman satu macam ilmu. Kalau ilmu di dalam pesantren itu kan banyak ya. Misalnya ada yang ahli di dalam bahasa Arab, Kalau sekarang ya di pesantren atau di ma'had-ma'had at at kita, di madrasah-madrasah kita. Maka ada orang atas murid yang handal harus handal bicara dengan bahasa Arab, karena dikatakan Luqotul Arabia, Luqotul Ahlir Jannah. Bahasa Arab itu adalah bahasanya penduduk surga. Maka kalau ada murid yang cakapnya pandai bahasa Arab, wah ini pasti calon orang-orang yang telah akan masuk surga. Eh, itu demikian. Imam Zaid juga Saat itu seorang pemuda Beliau peduli sekali dengan bahasa Arab Mempelajari bahasa Arab Bukan sekedar untuk cakap Tapi ilmu ke bahasa Araban Sampai-sampai Imam Zaid Salah satu dari sahabat muda waktu itu Beliau lah yang memulai Untuk memperhatikan Grammar Di dalam meluatil Arabia. Grammar Bukan conversation bukan sekedar cakap tapi ilmu ilmu nahwu ada ahli Imam Zaid di sini mudah-mudahan para murid juga ada yang ahli di dalam ilmu Nahu ilmu tata cara baca misalnya qolam muhammadun apa qolam muhammadan apa qolam muhammadin mana yang benar wah ini dipelajari itu cakonya Imam Zaid Sayyidina Ali, banyak ilmu yang diserap. Ilmu tasawuf, diserap oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sehingga Sayyidina Ali ini ahli cakap, ahli hikmah. Banyak yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bermanfaat bagi umat. Demikian dan seterusnya, banyak ilmu fikih. Kalau kita melihat, runtutan para ulama di zaman itu, sampai kepada... Sayyidina Anas bin Malik Kemudian terus lanjut-lanjut Sampai kepada zamannya Imam Malik Maaf, Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Syafi'i Imam Hambeli Yaitu jagoan ilmu fikih Sehingga beliau handal sekali untuk mempraktekkan Permasalahan-permasalahan agama Dengan ilmu fikihnya Karena di dalam Mazhab Mazhab VG itu Luas sekali ilmunya Luas sekali Saya mohon maaf saya mohon maaf. Tadi saya diminta untuk Sholat Imam, sholat hajat ya, Sholat Imam hajat Saya cakap Saya pisih-pisih dengan Pak Haji Ismail Saya bilang, wah caranya tak sama Pak Haji Caranya tak sama Tak apa-apa Ada dua pendapat Di dalam merasakan sholat itu ada dua pendapat Sholat sunnah Pendapat yang muqtamad. Muqtamad itu yang paling diakui oleh ulama dunia. Bahwa sholat sunnah yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad Alaihi Wasallam untuk berjamaah adalah sholat tarawih. Itu dulu namanya sholatul lail. Sholat tarawih adalah sholatul lail, sholat malam di bulan Ramadan. Sholat malam di bulan Ramadan. Satu. Tidak ada yang namanya Tarawih Namanya cuman sholat dulel Sholat malam di bulan Ramadan Kemudian Nabi melaksanakannya Pertama Nabi melaksanakan di hari pertama Sendirian Esok hari ada yang ikut berjamaah Esok ketiganya Semakin banyak yang berjamaah Hari keempat jamaah semakin meluas Nabi tak hadir Nabi tak ikut sholat Akhirnya Orang-orang bertanya para sahabat tuh, Kenapa Kok tidak berjamaah ini Nabi Ternyata Nabi sholat terawet Di rumahnya Esok hari ketemu para sahabat Para sahabat bertanya Ya Rasulullah kenapa semalam Engkau tidak berjamaah Apa kata Nabi Saya justru tidak berjamaah ini Saya khawatir saya takut kalau sholat tarawah itu Diverdukan atas kalian Kata Habib Zain tadi kan Kalau kita nanti jadi umatnya Nabi Musa Sholatnya berapa? 50 kali dalam sehari Kalau sholat tarawah ini diwajibkan Setiap bulan Ramadan Dan yang tidak sholat ini dosa besar Gimana ini? Sangat berat sekali Maka Nabi mengatakan saya ingin memperingan umatku. Saya tidak sholat teraweh bukan karena saya tidak suka sholat malam. Tidak demi memperingan umatku untuk keringanan. Maka para ulama mengatakan kalau demikian sholat berjamaah teraweh tidak wajib hukumnya sunnah. Itu satu. Yang kedua, menurut madzhab syafi'i adalah sholat waiter berjamaah. Khusus di bulan Ramadan. Kalau winter di bulan lain, selain Ramadan, tidak disyariatkan berjamaah. Nah, demikian juga solat duha. Solat duha disyariatkannya disunahkan sendirian. Sebenarnya solat hajat juga demikian. Tapi sebagian ulama ada yang memperbolehkan, memperbolehkan khususnya di dalam dunia pendidikan. Ada sebagian pondok-pondok pesantren atau ma mahad-mahad atau madrasah-madrasah menerapkan sholat duha berjamaah, tapi sifatnya untuk pendidikan, pelatihan, kemahiran ya pelatihan kemahiran agar budak-budak yang muda-muda ini, para murid bisa melaksanakan sholat berjamaah terkontrol. Demikian juga dengan sholat sunnah yang lain, tapi kalau lepas nanti sudah menjadi orang, sudah menjadi di rumah, dianjurkan untuk kembali kepada syariat yang diajarkan yang mu'tabar. Nah, karena di sini tempatnya adalah tempat pendidikan, maka saya juga ikut sholat berjamaah. Saya tidak mengatakan haram, haram, haram. Saya bukan wahabi. Saya orang Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tidak garang di dalam hukum, boleh. Tapi ada kata ditimbang-timbang, maka yang paling afdal Sholatnya sendiri Ya, kemudian doanya berjamaah, tapi kalau mau dengan para murid boleh seperti tadi boleh. Itu ada juga pendapat yang memperdebatkan. Ini dibahas dalam kitab apa? Dalam ilmu apa? Yang demikian ilmu fikih. Maka para santri, para murid ini harus juga handal suatu saat handal menjadi tokoh-tokoh yang ahli fikih. Orang juga membaca Al-Qur'an, kita juga belajar Al- Quran betul. Para murid belajar Al Quran, belajar Al Quran itu macamnya banyak. Bukan sekedar belajar Al Quran baca semacam Bismillahirrahmanirrahim. Ulhuw Allahu ahd, Allahu ssaamad. Lam yudud, walam yudud, walam yakulhu kufuan ahd. Sadaqallahuladim selesai satu Quran penuh kemudian dihafalkan. Bukan sekedar itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ilmu Al-Qur'an macamnya banyak. Ada namanya ilmu ulumul Qur'an. Ini para murid harus berhatian. Apa itu ilmu ulumul Qur'an? Ilmu yang berbicara tentang apa itu Al-Qur'an. Bukan sekedar membaca Al-Qur'an. Apa itu definisi Al-Qur'an? Oh Al-Qur'an adalah kalamullah al-munazzal ala Sayyidina Rasulillah dan seterusnya adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad biwasitati Jibril melewati atau via malaikat Jibril al-mu'abbad bitilawatihi yang dianggap beribadah dengan membacanya dan seterusnya ini namanya ulumul Qur'an belum lagi ilmu tejuwit. Ilmu tejuwit itu kalau mengikuti kaedah yang benar, orang bukan sekedar membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu ada tata cara makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Kalau bicara A harus A, I harus I, U harus U. Tak boleh misalnya orang baca Al-Quran mengikuti kaedah yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bismillah? Orang Arab tak ngerti e. Orang Arab taunya a, bismillah a. Ya? Bismillah. Kalau misalnya ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Orang Arab dulu tak kenal e. Bismillahirrahmanirrahim betul betulan Ini ada al-ilmunya ada ilmunya, namanya ilmu tejuin dan ilmu makharijul huruf. Bahkan hadisnya Nabi bersabda, "Ana afsho human nato kobiltor. Aku adalah orang yang paling handal untuk melafalkan huruf bot, karena bot sama bot itu berbeda. Itu ada ilmunya." Itu Al-Quran dalam pelafatan. Belum lagi tata cara menghafal. Ada tata cara menghafal dengan hafder. Hafder itu cepat, ya laju. Misalnya orang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kulullahu ahad. Allahu sabad. Laililadulam yuladulam ya kulullahu kufuan ahad. Itu ada nagom nagom nah, yang tidak boleh sekian persen kurang dari panjangnya mat misalnya ada juga tertil yang Nabi diperintahkan oleh Allah waradilil qurana tertila bacalah Al-Quran itu dengan tertil bismillahirrahmanirrahim kalau orang tertil salah enak suaranya misalnya ada orang yang suaranya elok tapi tak tahu belajar uh, uh, tertilul qur'an binti juid misalnya dia membaca bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Itu salah Walaupun lagunya enak Kenapa? Bismillah itu matnya matobi'i Matobi'i cuma Dapat dua huruf Kalau Bismillahirrahmanirrahim Itu sudah empat huruf Ini ada aturannya ya. Jadi Bukan seenak sendiri. Orang baca Qur'an ada aturan-aturan yang mengikat. Ya, ilmu fiqh ada aturan yang mengikat. Ilmu ibadah. Fiqhul ibadah. Ada aturan yang mengikat. Orang tata cara sholat. Ada aturan yang mengikat. Bahkan sholat jamaah. Itu para ulama mengarang. bab Tentang sholat berjamaah. Bagaimana caranya. Itu bukunya tebal-tebal. Ya, kurang lebih. Kalau ini. Sikit ini ya. Mungkin lima kali ini kali ya tebalnya banyak khusus untuk belajar sholat berjamaah luar biasa ilmu Islam ini luar biasa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kapan para murid bisa mempelajari semuanya kapan kira-kira ingat nama seorang imam Pernah nama Imam Ibn Hajar pernah dengar, pernah dengar nama Imam Ibn Hajar pernah dengar, tak pernah dengar? oh seorang alim luar biasa orang zaman dahulu itu Imam Ibn Hajar, Rosyidulloh Taala Anhu. Arti Ibn Hajar Ibnu itu anak, Hajar itu batu. Lo, ko anaknya batu gimana? Ini? Ya, masa bapaknya batu ya pokoknya batu ibunya bata gitu ya. Bukan, bukan begitu. Dikatakan Imam Ibn Hajar karena beliau ini belajar terhadap peristiwa suatu saat Imam Ibn Hajar masih usia budak, anak-anak kecil, beliau belajar di pesantren kepada seorang guru, kepada seorang syekh. Belajar Sampai belajar satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun tak pulang, tak izin, tak tengok keluarga. Kalau di sini gimana? Berapa hari sekali tengok keluarga? Sering. Ini Imam Ibn Hajar tak tengok keluarga sampai masa sepuluh tahun tak tengok keluarga, tak tengok keluarga. Nah, suatu saat begitu sepuluh tahun ada Ibn Hajar. Pamit Atau minta izin Kepada sheikhnya Kalau saya bahasakan Cakap Melayu Sheikh, Saya sudah lama rindu sama keluarga Saya ingin pulang Kalau bisa saya nanti bisa membantu Orang tua di rumah, di kampung Itu rumahnya Pesantrennya atau ma Madrasahnya di atas gunung Maka orang dulu Dikatakan turun gunung kalau mau tablek ini turun gunung Mau jadi ustad turun gunung Ini istilah orang-orang zaman dahulu ya Oh Sekhulan, imam fulan sekarang sudah turun gunung Karena dulu peristiwanya Zaman dahulu kebanyakan namanya Ma'at-ma'at atau Madrasa-madrasa itu di atas Gunung Namanya turun gunung Nah Setelah dalam perjalanan turun gunung Ada ibnu Hajar Yang masih remaja dia ni capek, letih. Kemudian beliau juga berpikir, saya 10 tahun belajar pesantren bisa apa saya Saya nanti di masyarakat dituntut menjadi ahli fikih, dituntut menjadi ahli nahwu, dituntut menjadi ahli Kiro'ah. dituntut menjadi ahli Al-Qur'an, ahli tafsir. Apa saya sudah bisa? usia saya masih muda, 30 tahun barangkali demikian, masih muda. Apa bisa saya dituntut? Karena kalau kita sudah ya mudah-mudahan saja para santri, para murid yang di sini ya mudah-mudahan betul-betul menjadi ustaz, menjadi ulama, apalagi sudah berani pakai imamah. Kalau kita sudah bermasyarakat, apa yang ditanya? Seorang ustaz pakai imamah Dan ditanya kamu punya kebun berapa hektar? Dan tanya, Betul Pak Haji ya... Ditanya... Gimana ini? Saya punya masalah nih... Ya... Saya ada lagi masalah dengan teman... Ini urusan jual beli... Saya ingin tahu hukumnya... Ustadznya ditanya hukum... Betul? Bukan Pak Ustadz punya berapa hektar Sawit... Tidak gitu... Masyarakat tidak tanya gitu... Yang ditanya adalah... Hukum... Pak Ustadz saya mau baca. Saya ingin tahu benar apa tidak Bacaan Quran saya Bismillahirrahmanirrahim Kalau ustaz Ibn, oh salah Kamu punya tajwid salah ya? Itu harus cakap, harus handal Nah Ibn Hajar berpikir Kalau aku pulang kampung Aku ditanya Sama masyarakat apa Aku bisa cakap, aku bisa jawab Kalau tidak, sedih Hatinya sedih kemudian Ibnu Hajar merasa ngantuk ingin tidur seperti para murid ya, suka tidur ya. maka Imam Ibnu Hajar mencari sandaran pohon cari sandaran pohon sambil sedikit-sedikit matanya terpejam beliau melihat di sebelah depan sana ada batu yang besar tak sengaja ada batu besar tak sengaja. Ibn Hajar di masa mudanya beliau waktu turun itu melihat. Nuh, itu batu kenapa? Saya lihat-lihat kok aneh. Sesuatu yang unik, antik. Akhirnya Ibn Hajar penasaran dia jalan ke tempat batu. Subhanallah. Saya gambarkan mohon maaf. Kalau saya gambarkan semacam ini batunya ya. Ini batu besar di tengah-tengahnya ini lubang, ada lubang seperti bibir sumur ya perigi, ada lubang. Kemudian Ibnu Hajar berpikir, ini batu kok bisa lubang? Batu di atas gunung kok bisa lubang? Siapa yang melobangi? Apa panggil tukang? Tidak ada tukang. Kemudian Ibnu Hajar berpikir, Subhanallah di tengah berpikir, dia melihat ada tetesan air sedikit jatuh. Tes. Tes. Tes. Kata Ibnu Hajar, ini batu besar kena tetesan air sedikit-sedikit bisa lopang. Tak mungkin otakku yang bukan batu ini. Kalau diisi terus sama ilmu dari guruku. Pasti suatu saat akan menjadi lubang penuh. Kalau itu tetesan air lubang banyak tertampung air. Maka ibnu Hajar tak jadi pulang kampung. Tak jadi balik kampung. ibnu Hajar kembali kepada gurunya, kepada syekhnya. Kedap pintu tok tok tok assalamualaikum kata gurunya Waalaikumsalam siapa tuh saya Ibnu Hajar Bu kamu tak jadi balai kampung Tidak Sheikh karena saya belajar baru 10 tahun saya malu Sheikh. saya malu Kenapa Saya takut saya khawatir nanti kalau pulang ditanya sama masyarakat tak cakap jawab tak ngerti Karena ilmu ini luar biasa Maka kembali lah ke madrasahnya, kemahatnya, kemudian terus mendampingi gurunya terus belajar terus belajar. Suatu saat, karena ini murid yang kelihatan lama dihafal oleh masyarakat. Oh ini wajahnya ini saya kenal ini, ini murid ini saya kenal wajahnya. Ini kayaknya mondohnya lama, mondohnya lama. Suatu saat gurunya, chefnya sakit. Kemudian kata masyarakat yang mengundang mengumput, ya chef, saya ingin ada pengajian terkira. Apakah antum chef bisa hadir? Maka dijawab saya sakit. Ada wakilnya ada chef. Oh, wakilnya ada ada. Mudah-mudahan nanti biar ngasih pengumuman saja namanya ibnu hajar, namanya ibnu hajar, datanglah ibnu hajar ke tempat pengajian majelis, dia lupa hanya menyampaikan mau mengasih pengumuman, kalau gurunya sakit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, puan-puan tuan-tuan puan-puan, mohon ampun mohon maaf, hari ini guru saya tidak bisa hadir karena guru saya sakit, mohon doa. Sebenarnya sakit itu adalah cobaan dari Allah. Sebenarnya sakit itu adalah orang yang sakit kemudian sabar. Sebenarnya adalah mendapatkan ampunan dari Allah. Hadisnya adalah begini, begini dan begitu. Akhirnya dia cerah tak sadar. Cerah mata, sadar. Saya ingat sekali, Alhamdulillah suatu saat. Waktu itu saya diundang di deket rumahnya Habib Zen ini. Di Lawang ya. Mungkin Pak Haji Ismail kenal Habib Petrus Yang barusan meninggal dunia Saya diundang beliau Waktu itu Saya tak punya suara Kata orang Jawa serak Parau Suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sudah janji Saya bilang Habib Habib Petrus Saya meseh-meseh Habib Petrus saya datang ke sini. saya mohon maaf, saya tidak ingat janji Saya sehat, badan saya sehat Tapi suara saya habis Tapi jangan khawatir Habib Saya bawa wakil saya, mudah-mudahan Habib bisa menerima Mudah-mudahan diterima Waktu itu saya bawa catatan saya kasih sama Habib Zen Ini nanti yang dibaca Akhirnya, semoga Allah, cakep di situ. Orang-orang pun seneng, pokok bagus ya. Terlatih, jadi mulai muda terlatih. Ikut mana-mana -mana sama saya. Akhirnya saya disalep, datang ke Polisia, berangkat sendirian. Saya di rumah, <laughs> saya ada di rumah alhamdulillah diterima. Cakep, latihan, kemahiran, latihan kemahiran. Demikian juga ibu hajar, ternyata juga mempunyai hal yang sama begitu cakap cocok sampai lama suatu saat gurunya meninggal dunia innalillahi wa inna ilaihi rojiun masyarakat kenal gurunya sudah wafat sekarang yang dijombot adalah Sheikh atau Al Imam ibnu Hajar yang namanya pun kita kenal walaupun kita di Melayu bahkan kadang-kadang ada orang Melayu namanya ibnu Hajar padahal Ibnu Hajar itu hidup sudah ratusan tahun yang lampau luar biasa. Kenapa? Karena sabar mencari ilmu. Ilmu apa? Segala macam ilmu dipelajari sehingga ilmunya Ibnu Hajar ini sangat luas sekali. Ya, ada ilmu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ahli hadis. Beliau kalau sudah baca hadis, beliau syara'i lumayan luar biasa. Dia terangkan sebikan rupa. Detailnya itu hadis. Riwayat salwa. Suhaididahnya. Dinisbatkan pada ini dan itu. Alim sekali. Ibnu Hajar juga ada yang lain. Yang mempunyai peristiwa yang sama. Namanya Ibnu, Ibnu Hajar Al-Haythami. Ini juga ahli. Ahli pendidikan akidah. Dia itu mempunyai kitab. Yang khusus untuk membentengi. Ahlus wal jamaah. Dari serangan syiah imamiyah. Dari serangan wahabi. Dari serangan murjiah. Dari serangan muqtazilah. Dari serangan dan lain sebagainya. Punya kalian khusus. Namanya. Imam Ibnu Hajar Al-Haydami. Mempunyai kitab namanya. As-Sawa Ibn Luar biasa. Ini para murid harus baca. Sudah baca? Sudah hatam ya? Mudah-mudahan suatu saat. Ya bisa haram, jangan pulang dulu, jangan pulang kampung, ya, jangan suka, minta izin. orang zaman sekarang beda. Pak Ustad, ayah saya, telepon Pak Ustad, ayah saya kangen, rindu. pulang, itu. Pak Ustad, nenek saya sakit, sakit apa? sakit gigi. pulang. Seminggu lagi, Pak Ustadz... Di tempat saya ada yang melahirkan Pak Ustadz... Siapa yang saya mau pamitan pulang dulu Pak Ustadz... Nengokin... Siapa melahirkan kucing saya Pak Ustadz... Kalau orang dulu tidak... Tak semacam itu... Luar biasa orang-orang dulu... Ya. Mudah-mudahan para mumpet ini bisa mengikuti... Jadi betul-betul betul-betul keluar dari maktab, keluar dari pesantren, keluar dari madrasa menjadi orang yang betulan. sampai-sampai shekhnya, gurunya bisa lepas. Ya alhamdulillah macam habib zaini lepas. Maka di sini ketemu pak Haji Ismail, ketemu pak Haji Bakar, ketemu dan sebagainya lepas. Kenapa? Saya sebagai gurunya merasa, alhamdulillah sudah bisa jalan sendiri, ilmunya sudah cukup, sudah ini. Terus, cuma saya seneng dengan abbasan ini kalau malam jarang tidur. Saya tahu persis, karena dia mulai usia kurang lebih 13, 14 tahun ikut saya sampai sekarang. Saya tahu kebiasaannya. Kalau malam tak tidur, betulah, nafalkan, betulah, nafalkan, luar biasa, ya. Eh? ini suka demikian Mudah-mudahan kalian juga bisa mengikuti para murid, ya. Jadi Cak, cuma tak dengar kata bisanya dengar saja. Dengar tadkirah, suatu saat bisa tadkirah, ya. Ya mudah-mudahan baik, mudah-mudahan baik, ya. Dan ya, juga mudah-mudahan para guru, para senior yang ada di sini memberikan uh, waktu pelatihan-pelatihan. Karena -pelatihan. tempat saya juga ada pelatihan-pelatihan. Ini hari satu bulan setengah bulan saya berangkat sudah setengah bulan ini budak-budak kecil-kecil macam begini ini di sana di tempat saya saya terjunkan ke dusun ke desa mereka ada di musalamusalam untuk tatkira latihan tatkira dengan masyarakat saya lepas saya ada di sini saya tak tahu insyaallah nanti penutupan kegiatan selama saya ada di Malaysia ini tanggal 5 Februari saya pulang tanggal 1 saya bilang sama. Ah, para murid, coba kamu minta kepada masyarakat cari orang miskin yang mau dikhitan gratis anaknya. Nanti saya panggilkan orang yang cakep, handal untuk hitan. Ah, jadi panitia. Jadi muda-muda kecil saya latih jadi panitia. Seperti di sini juga kemarin saya bilang biasanya apa besan kalau datang ke sini kan ada manajernya. ya saya bilang sekarang saya gurumu, jadi saya gurumu pergi ke sini, kamu harus pandai jadi manajer Ganti, walaupun saya pada guru saya, Abu Ya Syed Muhammad bin Alwi Al Maliki, guru saya di Moka Saya sering disuruh demi kamu sekarang jadi manajer Terus nanti, estafet, estafet, estafet Saya kemarin juga cakap, saya penting kepingin jadi orang manja di Malaysia, tak mau ngurus tiket Tak mau ngurus ini, tak mau ngurus ini Dulu saya sudah Sering ngurus kayak gitu Sekarang kamu, Habib Kamu yang muda, urus semua urusan saya Kalau kamu berhasil Berarti saya adungkan jumpul Alhamdulillah berhasil, sukses Alhamdulillah luar biasa Demikian juga Pemuda-pemuda harus dikasih kesempatan Ada Musyawarah VK Bukan ustad yang mengajar saya ini sering ditadkirai, dinasihati oleh murid-murid saya. Ah, saya suka. Ayo, coba kau Tadkirah. Wah, saya dinasihati sebagai orang tua semikian. Saya, Alhamdulillah. Saya dinasihati. Tak apa-apa. Yang penting yang nyaman. manfaat. Kalau musyawarah fekeh di tempat kami ini, saya cuma duduk. Macam manajer ya, duduk. Woh ini cakap mereka berdebat. Woh itu halal, sudah oh, bisa itu haram. Salah halal, Haram tak bisa ini kitabnya. Itu dari katanya siapa ulan ini. Saya cuma dengar. Kalau misalnya ada sesuatu yang memang salah betulan. baru saya yang cakap. Oh tak begitu yang benderes macam ini. Pelatihan, pelatihan pelatihan itu yang perlu digiatkan di dalam madrasah, apalagi. Nah, sebab kalian-kalian masih muda perlu berlatih bahasa Arab pun juga demikian kalian kalau kedatangan tamu dari Arab misalnya harus bisa jadi penerjemah jadi penerjemah saya dulu alhamdulillah sering jadi penerjemah kalau ada ma, ulama Habab baik dari Bekah dari Hadramaut dari mana-mana dari Mesir saya latihan jadi penerjemah Ya pertama memang takut, lama-lama biasa. Sekarang saya sudah bukan capek, sudah bukan masanya. Mohon maaf walaupun saya ini kelihatan muda gitu ya, ternyata agak tua Bu Haji. Saya lahir tahun 1965. Ternyata sudah 50 tahun. Ya, usia 50 tahun. Kalau usia Nabi 63 tahun wafat, kata Abu pesantren tadi Cuma segitu. Berarti sisa cuma 13 tahun. Pak Haji sisa berapa Bu Haji? Sisa berapa? <laughs> nah, gimana dengan pemuda-pemuda? Sayyidina Ali bin Abdul Thalib radhiyallahu ta'ala al beliau ini memimpin orang tua-tua. Sayyidina Usama bin Zaid itu juga pernah jadi komandan perang tatkala beliau usia belasan tahun, 18, 19. Siapa yang dipimpin? Orang besar-besar Orang ternama Yang dipimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Yang dipimpin adalah Sayyidina Umar, Yang dipimpin adalah Sayyidina Uthman Macam sekarang ini Yang dipimpin adalah Pak Haji Ismail Para para guru-guru Orang tua-orang tua Yang mimpin Anak usia Berapa? 18 tahun Itu Diperintah oleh Nabi Dilatih oleh Nabi Suatu saat saat ada Mau berangkat perang Nabi perintah kepada Usama bin Zaid, Hai hey Usama bin Zaid, Engkau adalah panglima perang Engkau adalah panglima perang Itu orang-orang yang tua saat tersebut Terheran-heran Ini kok yang ditunjuk jadi panglima perang Kok yang usia 18-19 tahun Sedangkan Seyidina Abu Bakar sudah dewasa Sudah pengalaman Banyak mengikuti peperangan dan selalu menang. Selamat. Melindungi Nabi juga selalu menang. Sayyidina Umar yang dikenal sebagai orang yang ditakuti musuh. Jangankan musuh. Jangankan orang kafir. Syaitan itu lho takut kepada Sayyidina Umar. Juga merasa. Kok saya harus dipimpin oleh anak muda. Eh? Sayyidina Umar. Demikian juga. Ini Usama. Tapi kata Nabi. Kamu lihat dulu, saya melihat, kata Nabi Saya melihat pada diri usama itu ada kelebihan-kelebihan Yang tidak dimiliki oleh yang lainnya Semua punya kelebihan, tapi di sini usama adalah pemuda yang punya kelebihan Biar saja dia memimpin perang Mungkin cakap saya, bahasa saya Kalau salah, nanti kalau kalah, kamu protes Subhanallah, berangkatlah saya Sebenarnya Usama bin Zed sebagai pimpinan perang Pulang menang Pulang dari perang menang Akhirnya orang-orang, para sahabat yang tua-tua Yang dewasa-dewasa, orang-orang mengatakan Benar memang Usama mempunyai kelebihan yang luar biasa Demikian juga, saya melihat anak-anak didik Ada yang punya ahli ini, punya itu, punya demikian Kita biarkan, kita dorong mereka Maka para murid-murid di sini juga perlu dilatih, perlu pelatihan-pelatihan apa ya, pelatihan-pelatihan kemahiran-kemahiran yang lain-lain agar muncullah nah, tokoh-tokoh muda yang besok bisa merawat agama Islam, apalagi zaman sekarang musuh-musuh Islam itu sudah banyak. Ade-ade ya, para muda, para murid jangan suka tidur, musuh itu banyak di luar, musuhnya banyak di dua. Wow. Ya, nah, kalau kalian sudah seusia-usia kami kami ini tahu. Ada orang yang tadi kita baca maaf maaf ini kalau saya alhamdulillah alhamdulillah wal jamaah. Mungkin saya hanya bisa memberikan saran. Tapi kalau ketemu orang-orang Salafi Wahabi yang ada di Saudi, maka yang sholat tadi itu berjamaah langsung itu haram tempat mudin rakaat. Siapa mereka? Orang-orang Wah Orang-orang wah -orang, orang -orang, itu orang-orang semacam itu sudah banyak tersebar sekeliling kita di Indonesia banyak di Malaysia juga banyak orang bikin mau solawat di sini ada solawat ada pakai tumbuk belum lengkap belum lengkap belum ada ya kita alhamdulillah lu selawat jamaah di masjid boleh kita menggunakan kawal pendapat yang boleh tak apa apa. Ada juga kawan kita yang mengatakan haram, tapi kita mengatakan boleh. Tapi sama wali nabi beda. Bukan sekedar halal haram. Kamu sesat. Pakai terbang Pakai solawat. Kamu sesat. Tempatmu di neraka. La haula wa laqwa da laqina. Orang cinta sama nabi tempatnya di neraka. Ini cakap macam apa? Itu musuh-musuh kita. Musuh Islam rusak dari dalam belum lagi Syiah. Orang Syiah yang dari Iran juga demikian, memberikan pelajaran-pelajaran yang tak masuk akal. Dia mengatakan kita, kita ini kan pencinta Sayyidina Ali kan? Tadi saya cakap tentang Sayyidina Ali luar biasa, ya kan? Dipuji Sayyidina Ali adalah kata Nabi, "Ana, aku, aku Nabi ini. Ana Madinatul Ilmi wa kata Nabi. "Aku ini kotanya ilmu." Tapi Ali adalah pintu kota tersebut... Siapa orang yang ingin belajar ilmu dariku... Coba tengok dulu... Ilmu dari Ali bin Abi Thalib. Itu kita mencintai sinilah Ali... Betul? Betul? Pernah tahu Nabi Isa? Kita cinta gak sama Nabi Isa? Cinta! Nabinya umat Islam... Yang wajib dihafal berapa? 25 nabi... Adam, Idris, Noh, Bud, Soleh... Nanti hamper terakhir namanya... Isa Setelah Isa baru Muhammad Itu Nabi kita Kita cinta kepada beliau Cuma kita tidak pernah Menuhankan Nabi Isa Kita tidak pernah Mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan Atau anak Tuhan Betul? Kenapa? Karena yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan Atau anak Tuhan Adalah orang kafir Nasrani Betul? Syiah macam itu kita ini cinta kepada Syekhah Ali, ya cinta tapi orang Syiah Iran, macam Khomeini dan kawan-kawannya, mengatakan Syekhah Ali itu adalah Tuhan yang ada di dunia bahkan ada kalimat-kalimat milih mereka, kalau kita jeli, kalau kita ini peduli kita melihat ajaran mereka yang asli, yang dibawa oleh mereka asli Karena ada dua pelajaran, pelajaran propaganda iklan itu bagus-bagus, begitu masuk di dalam luar biasa. Itu ada yang mengatakan Ali khalaqtani ya Ali anta khalaqtani. Kata orang Syiah, hai Ali engkaulah yang menciptakan aku. Jadi gimana? Sama dengan Tuhan. Itu juga sudah masuk. Di Indonesia sudah masuk Di Malaysia Karena kita satu rumpun Melayu juga sudah masuk Itu musuh-musuh kita Belum lagi orang-orang di luar Islam Betul-betul dari agama lain Kadang-kadang kita mendengarkan orang Islam ya Tiba-tiba masuk ke tempat-tempat uh, peribadatan mereka ya, Ada yang masuk di gereja Ada yang masuk di kuil Ada masuk di lain sebagainya ini musuh-musuh kita yang terus menggerogoti umat Islam Nah, para murid Kalau tak cakap, tak handal di dalam pendidikan agama Maka tak bisa jadi benteng umat Islam Sayang Tak bisa jadi benteng umat Islam nah, Kalau mulai kecil sini Rajin belajar Menghafalkan Praktek ya Belajar untuk cakap Satu dengan yang lainnya Gantian berdiri bisa menyampaikan, bisa terkira bisa mengingatkan insyaallah maka yang demikian ini kelak menjadi benteng-benteng bagi pertahanan umat Islam. Kita berharap semua madrasah-madrasah milik kita semuanya di mana saja di Malaysia, di Malaysia ada yang di Johor, ada yang di Pahang, ada yang di Kuala Lumpur, ada di mana-mana semuanya, mudah-mudahan mereka kelak menjadi Murid-murid sebagai benteng umat islam Dari serangan-serangan musuh Entah itu musuh dari luar Dari non muslim Atau musuh yang berbaju islam Belum lagi Ya ikhwan Ada beberapa murid Yang Tiba-tiba ingin belajar ke luar negeri Cuman salah guru Salah jalur Perginya ke Chicago Perginya ke London Ya perginya ke Amerika, maka di sana mendapatkan guru-guru orang-orang Orientalis, orang-orang non Muslim yang mempelajari Islam bukan untuk diamalkan tapi untuk dikritik. Bahkan seperti di Perancis kemarin ada yang melukis Nabi Muhammad. Iya dah, waduh, dia berburu ke sana. Pulang-pulang namanya Muslim, namamu siapa? Saya nama saya Abdul Rahman. Nama mu siapa? Oh, saya, nama saya Wahid misalnya. Nama mu siapa? Oh, nama Islam semua pulang dari barat mengatakan ada apa belajar syariat, tak penting bersyariat. Ada apa? Belajar FK, tak penting sudahlah. Kita ini sama-sama, kita adalah orang manusia diciptakan Tuhan. Hari ini kita Islam, boleh kita besok ke gereja juga. Ya, biarlah kita juga bersama-sama sesama manusia kita undang seorang pendeta pastor untuk ceramah Jumat, khotbah Jumat seorang pastor. Gimana? Terjadi, terjadi. Kalau di Malaysia belum ada, di luar negeri sudah ada demikian. Bapak ada sekarang ini pelaksanaan salat Jumat yang jadi imam bukan bapaknya, bukan imam laki. Imamnya wanita. Kenapa? Setara Bahasanya kesetaraan gender Kan sama saja wanita dan laki. Akhirnya ya jadi imam Yang khutbah wanita Salah satu imam wanita Ini rusak rosak, ak Akidanya rusak Rusak agamanya Namanya Amina Wadud Amina Wadud ini khotib jumat wanita dari Amerika Juga diminati oleh orang-orang Melayu Baik melayu yang ada di Indonesia maupun melayu yang ada di mana? Ya, Malaysia, di Singapura, di Thailand. Kalau mereka dianggap ustaz dan berani khutbah, ini pemikirannya pemikiran liberal, pro-sastra. Ini sudah ada. Siapa yang akan berperang dengan orang-orang semacam demikian? Adalah kalian para murid Nanti sebentar kalian Selesai dari pesantren Kalian bisa cakap, kalian bisa Menerangkan benar masyarakat Jangan ikuti orang-orang macam Wadud Yang di Amerika Kalau di Indonesia Ada tokoh liberal Namanya Uriel Absar Abdallah Sekarang juga ada Liberal, dia berjolok Kiai Berjolok Kiai tapi suka ceramah di gereja, suka memuji-muji pelajaran atau pendidikan Kristen. Kalau Haji Ismail ini kan sering ikut solawatnya Habib Syeh Solo, ya. Nah ini perang sama Abu Syeh Solo ini. Namanya julukannya itu Gus Nuril, julukannya. Tahu pak Haji ya? Rame di YouTube. Dia bilang orang yang tak mau ceramah masuk di gereja itu adalah ulama tolol. Ulama bodoh. Karena kita ini sama. Kita sama umat Islam dengan orang Kristen itu sama. Tak ada beda. La haula wala quwata illa billah. Allah yang mengatakan orang Kristen penyembah Nabi Isa itu kafir. Laqad kafar al-ladhina qalu Inna allaha huwal masih huknu Maryam Sungguh telah kafir Orang yang mengatakan cakap, bahwasanya Allah itu adalah Isa bin Maryam Siapa Isa bin Maryam? Nabi Isa al-issalam Yang menuhankan siapa? Orang Kristen Allah mengatakan orang Kristen kafir Kok ini berjoloh kiai? Tapi mengatakan, sama orang Islam itu sama dengan orang Kristen. Sangat beri Itulah pelajaran yang didapatkan dari orang-orang Barat. Orang-orang Amerika. Orang-orang Perancis. Ya. Jadi guru-gurunya bukan lagi seperti tadi. Mengambil dari siapa? Imam Ibn Hajar Al-Asqollani. Tidak gitu. Siapa? Imam Michael. Di mana rumahnya? Di Chicago rusak semuanya, ya apalagi anak muda-muda sekarang. Ada seorang sheikh yang sangat alim katanya, sheikh siapa itu? Sheikh Google. Sekarang orang belajar pada Google rusak semuanya, tidak ada guru yang mengatur. Akhirnya asal buka klik dianggap sama semuanya. Kalaupun misalnya ada ajaran ini, ada suatu kelompok mengatakan, wah karena kita ini Masanya sudah akhir Zaman sudah dekat kiamat Maka perlulah penambahan-penambahan salat, misalnya Mari kita salat subuh Agar lebih khusyuk Kita jadikan 5 rokaat Salat duhur Biar khusyuk kita jadikan 8 rokaat Karena kita belajarnya di google Wah ini bagus ini Ada pelajaran baru ya Ini lebih khusyuk Padahal orang yang merubah sholat itu dosa betul. Sholat subuh 2 rakaat diganti 3 rakaat boleh atau tidak? Tak boleh, batal. Maka tidak semuanya dari Google itu selalu benar, walaupun pakai dalil-dalil bahasa Arab harus tahu. Maka kita perlu mempunyai guru-guru yang handal yang bisa uh, mengarahkan kita agar tidak terjerat pada aliran-aliran yang tidak benar yang sesat, naufal bilamin dari. Bapak-bapak, ibu-ibu, para murid yang dirahmati oleh Allah. Tuan-tuan, puan-puan. Barangkali sudah lama saya bicara ya. Walaupun ini baru pertama kali. Mudah-mudahan di antara kita terjadi uhwa islamiyah. Saling rindu, saling cinta. Mudah-mudahan semua ini diriduh oleh Allah SWT. Dan juga dijadikan orang-orang yang mahabbah kita ini diterima oleh Pak Indah Rasulullah SAW. Saya persilakan kalau lagi kemalang ikut sama Pak Haji Ismail nanti singgah ke tempat saya ya biar bisa kenalan lagi dengan saya dengan murid-murid sama murid ya tak, bisa demikian itu saja kalau ada kata-kata yang kurang tepat ada hal yang kasar yang tak pantas tak elok tak cantik didengar saya mohon ampun mohon maaf yang sebesar-besarnya itulah yang dapat saya sampaikan ada.